パウソーが出てくる。 ada t a n g a n tangan asli kan kepala apa sih ini izin apa ini izinnya dari, dari kantor apa ini ya kan sebenarnya kan gampang kan ditelusuri semua ya kalau saya sebagai pengusaha saya tidak akan kuat seperti begini ini kan pengeluaran yang konyol ya sebenarnya normalnya kan hanya empat juta harus membayar sampai tiga puluh juta supaya untuk mendapatkan izin untuk berdagang LPG ya. パ a n の LPGS、a ャラの a ヤン、スーサー、ラン、パノーラン、ティフォン、a ィ e ォン、ティフォン、ティフォ e ティフォン、ティフォン、ティフォ a ティフォン、ティフォン、ティフォン、ティフォン、e ィフォン、テ n フォン、ティフォン、ティフォン、ティ n y ン、ティフォン、ティフォン、テ k a ォン、ティ a ォン、ティフォン、ティフォン、ティフォン、ティフォン、ティフォン、ティフォン、ティフォン、ティフォン、テ b フォン、ティフォン、テ e フォン、ティフォン、ティ a ォン、i ィフォン、a ィフォン、ティフォン、ティフォン、テ nih. Bapak j e f f r e y silakan h Pak, komentar Anda bagaimana? i、ah, Ya, itu jelas saja itu kan. Kalau saya itu makanya, kalau jadi pengusaha itu, jangan m o d e l m o d l KKN, itu kan ciri-ciri KKN yang ditipu tuh. Masuk sesuatu itu kan terdiri aturannya, terus j u r a n n y a mekanisme itu jelas, itu dimana-mana itu ada kan. Tapi kalau mau jalan pintas ya... aturan y a n た jelas-jelas。m e m た n g pemerintah 見たこ di mana-mana m e m p e が s u l i t warga。Kalau bisa d i れ e r s u l i t ngapain d i た e r m u d a h Itu yang dialami warga dan rakyatnya. Jadi tolong, itu pemerintah itu jangan buta, harus punya sense of crisis, jangan pura-pura beko malah d i b e l a b e l a h gitu loh. Jadi、uh, kemana ini harus mengadu rakyat ini? Tempel asli aja, yang ngurus orang dalam, urus sendiri nggak tahu jalurnya di mana, loket-loketnya nggak jelas, arahnya nggak jelas, pedomannya r nggak jelas. Jadi Inilah memang Indonesia kita ini, enam 65 tahun merdeka ya n g masih begini, kayak belum merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Jimmy selanjutnya. Ya, selamat siang. Selamat siang, silakan Pak. Sekarang kan mumpung masih ada KPK dan masih ada Satgas, saya usulkan kepada yang dikorbankan itu、uh, tantang mundur deh sekalian maju, jadi orang-orang yang mempermainkan d a n Uh, mengkorup u a m e m p u n g lidi-lidiku mempermainkan orang itu, biar keusut semuanya sampai ke kepala bagian yang kena. Baik, terima kasih. Terima kasih. p e r a k a s t a k t e r m a k h t e r i a k h r i a k a r i a k a s k a s i a k a s e r m a k s i m a h t a s i e r a kasih. m a h t k a s i a kasih. a k a s i m a k a e r i a r i m t e r i s r i a k a i h t i m s e m a k a i h i m a k i e m a kasih. m a k i h t i m a k a m a k a s h t i m a k a i m a k a s a k a i k a s i i a k a s i t e s i i a k a s i t e a s i m a k a s a kasih. Terima k a s i t e r i a kasih. r i a t e i a k t e r i a k a i h r i m a k a s t e a k s i a k a i h r i m a k a s r a k a s i a k a i h i m r a k a Kalau backgroundnya itu dari orang politik atau orang-orang tertentu itu diurus dengan benar gitu, m e n a s i Terima kasih. Pak Dibio selamat siang. Selamat siang Pak. Iya silakan Pak、nah, Dibio. Masalah izin itu Pak ya, itu bisa ditanyakan kembali ke yang mengisi kan izin itu, yang mengeluarkan izin itu. Kok kenapa dinyatakan palsu padahal dia sudah membayar itu tanda buktinya diserahkan itu. Kalau biasanya itu izin-izin itu kalau dikomersilkan itu kena optif Pak. Itu biasanya dilaporkan ke Menteri urusan perizinan, kementerian urusan perizinan itu di Menko dalam negeri atau Menteri Perdagangan itu Biasanya kena nanti kalau misalnya itu ternyata、uh, dia mempermainkan izin itu Karena izin itu biasanya、uh, dikeluarkan tidak banyak kok bedanya dengan harganya yang dikeluarkan Katakan kalau harganya emangnya m a 4 juta ya paling empat juta setengah lah Itu korupsinya udah terlalu besar itu, terima kasih Pak j o n i selamat siang Siang Pak Ya morally chamado little バジョニー Sebenarnya kan tenaga kerja kita itu yang nganggur masih banyak.、Kan. Lalu sebenarnya kalau dalam pasal m a h a s i s u a itu kan bukan kriminal. Itu undang-undangnya dirubah, di udah di pecat aja ya. Itu kan buka lapangan kerja baru, itu tenaga kerja kita yang m a n g i s i nganggur masih banyak. Ya nggak tahu dah gimana pemerintah. k a l a u KDPR juga nggak tahu gimana tuh. Dia harus t i k i r k a n itu, mesti rubah itu undang-undangnya itu. Ya, terima kasih. baik terima kasih Pak Joni. Pak Freddy, selamat siang. パフェ a アのパフェ a アのパフェリアのパフェリアのパフェリアのパフェリのパフェのパフェリアのパフェリのパフェリアのパフェリアのパフェリアのパフェリアののパフェリアのパフェリアのパフェリアのパフェリアのパフのパフェリアのパフェリアのパフェリアのパフェリアのパフのパフェリアのパフェリアのパフェ Nah, kalau itu, kalau saya usul, boleh itu, p e n e r a n g a n atau penjelasan dari s t a s itu lebih, lebih jelas, maksudnya itu di k e m a m p a n g di depan, ya, di depan kantor, di d i i i n i diisi ini d i i i n i sehingga walaupun kita m e n g a s i h tips kepada k a r a w a n itu, kita pun rela, tapi kita, m a s u d n y a yang wajar, seperti tadi kan, sangat tidak wajar, harusnya empat juta, t i d a tiga puluh juta, bahkan palsu lagi, d e m i k i a a Baik, terima kasih, Pak Freddy, Pak Robert, selamat siang. Selamat pagi a m b a s i l a k a n Pak r o b e y t ingin komentarnya Ya ini harus ditindak oleh kepolisian Walaupun mungkin pelapornya tidak melaporkan Artinya tidak memberikan berita laporan Tapi kalau u d a h dengar begini Harusnya polisi lebih aktif untuk menangkap itu Oknum Supaya ada efek jera Benar kata penelpon tadi yang、eh, dua orang s e b e l u ini k a t a k a n bahwa undang-undang itu lemah jadi kalau ada tindakan seperti kriminal ini harus langsung dipecat jangan dibiarkan saja atau hanya diberi sanksi administrasi jadi pemerintah pun harus tegas lah kepada anak buahnya terus yang kedua memang urusan izin dimana-mana itu bayar resmi murah tapi tetap uang sobekannya lebih mahal jadi meskipun orang dalam n gak mungkin bayarnya lebih murah karena retribusi pemerintah itu tetap paling satu juta dua juta tapi kan efeknya kan、uh, lebih banyak gitu loh biaya yang dikeluarkan jadi intinya saya setuju kalau retribusi pemerintah d i n a i n k a n artinya retribusi pemerintah mahal tapi dihapuskan、uh, birokrasi yang rumit ataupun perizinan-perizinan ini dipermudah lebih bagus kita bayar sepuluh juta resmi ke negara untuk negara dan bangsa kita daripada kedepayan empat juta sisanya dua puluh enam juta buat oknum Jadi harus berpikir pemerintah i d i o l o g i k a lah Terima kasih Selamat、oh, sore Pak Ruhut Halo Ya s i l a k a n Pak s e a m a t sore Ya s i l a k a n Iya Tadi kan pertanyaannya fair apa nggak Fairnya? Jadian begini ya、mm -hmm. Ya kalau mau cari fair m a disini mah Kita cari aja di k u b u r a n i t u Di tanah satu kali dua tuh orang bilang baru ada keadilan disitu ya Ya kalau memang begitu memang keadaannya Memang negara kita ini seperti itu mah gitu Uh, paling ya kalau memang sudah ada kejadian seperti ini Laporkan saja orang-orang yang memberikan perizinannya Menyehatkan Ya pemerintah pusat atau pemerintah daerah di tempat Dimana dia berada menindak tegak Hanya itu yang bisa dilakukan saya rasa.、Hmm. Selamat a a rasa. y s sore Pak Freddy Pak Freddy Ya halo Ya silahkan Pak、uh, Menurut pendapat s a ya Bu ya Jadi sebaiknya kalau bisa itu、uh, Berhadapan langsung antara pengurus izin dengan yang apa namanya petugasnya itu dikurangi. Jadi segala sesuatunya b a r a n g k a l i bisa diurus melalui b a n k melalui sehingga kontak langsung itu yang membuat orang、uh, ada bisa enak.、Bu. Apa namanya, m e n g e l u a r k a n biaya ini. d Itu i a j a terima kasih.、Uh, ya, terima kasih Pak Hendro. Masih ada waktu Bapak Ian. Ya, i m a saya ingin bertanggapnya juga dia, dia. jadi、uh, memang sebenarnya masalah di Indonesia ini kan masalah-masalah p u n g l i y a n g seperti itu yang belum l u n a p jadi、uh, di dalam j a t a s k e r t a s misalnya harganya hanya sekian tapi prakteknya sangat、uh, tidak rasional Nah sebenarnya kalau pemerintahan tegas misalnya sebenarnya dia bisa memberikan semacam、uh, garis tegas bahwa、uh, yang harus dibayar untuk izin ini sekian-sekian dan tidak boleh ada tawar menawar dan harus jelas kriteria izinnya apa dan kalau sudah terpenuhi tidak ada apa namanya dibawa di meja-bawa di d i meja begitu jadi, sehingga orang apa enak jadi mengeluarkan uang tidak sia-sia Ini m e n u r s a y begitu Pak, terima kasih Pak Hari、Sorry. Silahkan, Pak、uh, Ini salah satu contoh dari yang dikatakan Ibu Megawati Kacau Balau Betulnya Tadi ada Bapak bilang bagaimana Dikurangin kontaknya Selama manusia punya hak apa, nggak bisa Yang paling penting adalah nomor satunya Siapa kepalanya di sana Kalau kepalanya di sana punya keinginan kuat untuk memberantas kayak gini pasti bisa. tapi kalau dari kepala g a k ada keinginan sampai kapanpun sampai diusahakan bagaimanapun no, namanya manusia punya akal nggak mungkin bisa diberantas. terima kasih. iya, Pak Wawan. Selamat sore. s i l a k a n iya, memang di Indonesia ini dah biasa bu, i t u begitu biasa. Uh, seperti ini, pemasangan lampu lesbek itu, i kadang-kadang udah daftar, udah sekian s u d a h berada melebihi m e e l b harga biasanya tapi kadang-kadang setahun gak nyala-nyala, itu banyak kejadian, memang biokasi di, di Indonesia ini banyak semacam kayak c a l o tapi itu d i b i a r k a n terus jadinya m e n g u m p u l terus, kalau, kalau pemerintah tidak tegas ya m e n g u m p u l k terus, jadi ini udah, udah dimana-mana begitu, apa aja, izin apa aja itu m e a n g begitu, udah-udah Saya menurut saya nih udah udah udah biasa gitu udah banyak terjadi gitu、mm -hmm. terima kasih. Oke.、Okay.